Halo hai teman-teman, apa kabar? Ada saya lagi sahabat kamu, teman baik kamu, Aryan Surya dari Pagar Kehidupan Haduh, saya kangen sekali sama kamu teman-teman, beneran deh Saya mohon maaf ya teman-teman ya, kemarin saya satu minggu tidak bisa memberikan video karena saya sedang sakit Bener, saya sedang sakit, tenggorokan saya pun tidak bisa digunakan untuk berbicara dengan baik ya cuaca yang maha dahsyat ini memang membuat diriku akhirnya tumbang. Alhamdulillahnya sekarang semua sudah membaik dan kayaknya saya bisa kembali nih di telinga dan mata kamu untuk kembali memberikan inspirasi ya. Alhamdulillah. Nah, kalau kamu bagaimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Saya doakan semoga kamu semakin lama semakin dekat dengan kebenaran, kebahagiaan dan kelapangan dalam hidup kamu. Amin. Nah, kali ini kita akan kembali membicarakan sebuah hal yang seru nih teman-teman. Bener, hal yang seru yang bisa jadi sebenarnya sudah ada di dalam kepala kamu lama menunggu untuk dibahas oleh saya, tapi baru kali ini sempat saya bahas. Kita akan bahas sama mas bro. Kita akan membahas kenapa sih banyak diantara doa-doa kamu yang sampai detik ini belum terkabul. Nah, siapa diantara kamu semua yang sampai detik ini punya keinginan? Keinginan-keinginan besar yang kok kayaknya udah sekian lama gue berdoa mas bro Tapi tidak kunjung terkabul juga Nah sekarang izinkan saya sebagai sahabat kamu untuk memberikan sebuah inspirasi, sebuah jalan Kenapa sih kok bisa ada doa yang terkabul Dan kenapa juga seperti kamu Bisa ada doa yang sudah lama kamu pinta dan doakan Tapi tidak kunjung terkabul Nah teman-teman Kamu sadar gak sih bahwa dalam hidup ini sebenarnya semua itu sudah diatur oleh sang pencipta secara harmoni loh. Harmoni itu apa sih? Harmoni itu kayak segala sesuatunya pas gitu. Kamu lihat langit deh. Bagi kamu yang bisa melihat langit sekarang, coba kamu lihat langit. Bukankah langit itu indah karena pas paduan antara warna biru dan warna putih ditambah cahaya matahari? Ketika paduannya pas, kelihatan indah di mata dan membuat kita menjadi lapang ketika memandang langit. Betul apa enggak? Itu salah satu pertanda bahwa memang betul ya. Sebenarnya sang pencipta menciptakan segala sesuatu mas bro itu secara harmoni atau komposisinya pas. Nah lantas, apa hubungannya mas bro dengan doa-doa gue nih yang udah gua doakan selama ini yang tidak kunjung terkabul? Begini. Penyebab utama doa tidak kunjung terkabul adalah karena kamu tidak memahami doa itu apa. Nah sekarang saya tanya dulu, menurut kamu, iya menurut kamu, doa itu apa sih? Oh kalau doa itu artinya meminta mas bro. Kalau kita meminta sama Tuhan nih, meminta sama sang pencipta, berarti kita berdoa. Benar nggak? Jawabannya betul. Nah sekarang saya tanya lagi, meminta itu apa? Ketika saya tanya gini banyak diantara kamu garuk-garuk. Apa yang meminta ya? Meminta itu kayaknya memohon mas bro. Salah. Meminta itu bukan memohon. Memohon bukan bagian dari doa. Bingung kan lo? Gini, gini, gini. Saya sederhanakan dulu supaya kamu jadi lebih nangkap ya. Kebanyakan orang teman-teman, mereka salah di dalam berdoa. Saya tanya sama kamu, pernah gak kamu berdoa? oh pernah mas bro, tadi pagi saya berdoa, bagus, Alhamdulillah sekarang saya tanya lagi, gimana cara kamu berdoa? ya saya berdoa minta aja mas bro, saya minta dilapangkan rezekinya saya minta dikasih anak, udah lama nikah saya minta dicariin jodoh kalau belum nikah saya pengen sesuatu hal yang saya mau mas bro, itu cara saya berdoa, bagus sekarang saya tanya sama kamu, menurut kamu Cara kamu berdoa selama ini kepada sang pencipta Sopan atau enggak? <laughs> ini nih, kebanyakan orang tidak sadar loh Mereka berdoa dengan cara yang tidak sopan Saya ulangi sekali lagi Kebanyakan orang berdoa kepada sang pencipta Dengan cara yang tidak sopan Loh, cara yang tidak sopan tuh gimana mas bro? Saya kasih tahu ya Meminta itu bukan nodong Sekali lagi, meminta kepada sang pencipta itu bukan menodong Selama ini, kebanyakan orang-orang yang curhat sama saya Begitu saya suruh mereka berdoa di depan saya Doa mereka itu 99% nodong Loh, kok bisa nodong mas bro? Iya, ini dia masalahnya Selama ini, kamu itu berdoa tidak pakai sopan santun alias nodong Hayo, bener kan? Kamu sadar gak selama ini berdoa dengan cara menodong? Ayo. Masa sih mas bro? Kayaknya gue doa baik-baik aja deh. Nah sekarang gini. Siapa di antara kamu yang selama ini kalau doa ngebet banget pengen cepet-cepet dikabulin sama sang pencipta? Siapa? Saya pengen punya anak. Tapi udah lama berdoa mas bro. Gak dikasih-kasih. Lama-lama gue capek berdoa mas bro. Itu namanya nodong. Ketika lu berdoa. Kemudian pengen cepat-cepat dikabulin, ketika belum dikabulin, lu marah-marah, gak sabaran, ngancem yang maha kuasa untuk tidak berdoa lagi. Itu namanya nodong. Sadar gak? Iya kan? Coba, pernah gak selama ini kamu berdoa? Berdoa gitu. Tapi udah lama gak dikabulin, bukannya kamu sabar malah marah. Ketika marah itu pertanda, kamu bukannya meminta tapi malah menodong. Aduh, aduh, aduh. Kok tega kamu Tega bener sama sang pencipta yang maha pengasih Yang menciptakan kamu di dunia ini Kok bisa-bisanya nodong Nah sekarang coba saya balik Bagi kamu yang sekarang karyawan nih Atau kamu bekerja sama seorang bos Saya tanya Seandainya kamu pengen cuti deh Kamu minta izin sama bos kamu ketika cuti Gimana caranya Ya gue sih minta izin Minta izin aja mas bro Bukan-bukan begitu maksud saya Tata keramanya gimana coba Iya kan Kayak gimana? Pasti kamu sopan kan? Nggak mungkin dong. Bos-bos, kenapa? Gue mau cuti. Pokoknya gue cuti aja. Besok gue cuti ya. Bisa ditempeleng kamu sama bos kamu. Bener nggak? Kenapa? Karena nggak sopan. Ketika kamu meminta izin cuti sama atasan kamu aja harus sopan. Pakai tata krama. Bos, kenapa? Bos, kenapa? Bos, kenapa? Kamu pernah keselep sayap capung nggak? Maaf bos, mau izin cuti nih. Terus pake senyum-senyum gitu. Kamu mau cuti lagi? Iya mau cuti lagi. Cuti hamil? Lah kamu kok hamil lagi? Iya suami saya rajin bos. Ya udah deh berapa lama? Tiga bulan bos. Boleh kan? Senyum-senyum. udah deh boleh. Kamu saya tanda tangan ya. Dapet cuti. Bener gak? Coba kamu bayangin. Kamu minta izin cuti hamil. Bos-bos kenapa? Gue mau cuti hamil. Gue bunting nih. Suami gue rajin bener. Kira-kira apa itu kata bos kamu? Bakal ditempeleng kamu. ...bakal dipecat cuti selamanya. Betul apa enggak? Loh, kamu malah ketawa toh. Lá, sekarang mikir, mikir. Kalo sama orang aja ada tata kramanya, bo' ya sama sang pencipta... ...juga ada tata kramanya toh. Sang pencipta itu kan jauh lebih tinggi... ...kedudukannya dibandingkan bos kamu. Setuju apa enggak? Nah untungnya teman-teman Sang pencipta itu maha pengasih, maha penyayang Kalau bos kamu manusia Sekalinya dia gak sopanin marah Tapi sang pencipta enggak Kamu mintanya gak sopan masih diampunin Masih dikasihi, dikasih kesempatan Fir'aun masih dikasih kesempatan dikirim Nabi Musa sama Nabi Harun ya, kan Gak langsung diazab Kaumnya Nabi Nuh masih dikasih kesempatan dulu Nabi Nuh ngasih tahu umatnya Gak didengerin baru diazab ya kan? Sang pencipta itu maha pengasih loh. Maha pengampun Setiap orang selalu dikasih Kesempatan bukan hanya Kesempatan kedua, tapi kesempatan ketiga Keempat, kelima Dan keenam, betul apa enggak perkataan saya Nah sadar atau enggak Dari sifat sang pencipta yang maha pengasih ini Kamu sampai sekarang masih hidup loh Walaupun kelakuan kita nih sebagai manusia Mohon maaf ya Kadang-kadang suka lupa diri Termasuk adab kita dalam berdoa Kadang-kadang suka cenderung Lebih sering nodong Dibandingkan sabar Betul kan? Ayo, jujur deh Nah sekarang pertanyaan gua gini mas bro Apa? Kalau kita berdoa sama sang pencipta Kan kita salah berdoa nih, kita berdoanya seolah-olah nodong mas bro. Tapi kan sa pecipta maha pemaaf, berarti boleh dong kita berdoa menodong mas bro, enggak ada ruginya dong. Nah gini teman-teman, saya punya fakta menarik yang benar nih. Fakta menariknya gini, percaya atau enggak, setiap hal yang dilarang sama Tuhan, itu kalau kita ngelanggar, yang rugi kita sendiri loh. Coba pikirin deh, kamu dilarang minum alkohol, kalau minum alkohol enggak rugi kamu kan? Sama, kalau kamu doanya ngotot, Yang maha pasti ngampunin kamu kok Masih dikasih kesempatan Tapi yang rugi itu kita Ruginya dimana? Nah begini Filosofi hidup saya adalah begini Apapun yang kamu cari Atau apapun yang kamu minta dengan tidak sabar Tidak akan pernah kamu temukan Saya ulangi sekali lagi Apapun yang kamu cari secara ngotot dan tidak sabar Tidak akan pernah ketemu Ataupun terkabul Kamu gak percaya? Oke okay. Pernah nggak kamu, ketika barang kamu hilang, apapun barangnya, kamu cari-cari itu -cari barang, udah obrak-abrik kiri-kanan, dia ketemu-ketemu tuh barang? Pernah nggak? Tapi begitu kamu udah ngancari lagi tuh barang, tiba-tiba barang itu ketemu. Pernah atau nggak? Loh kok bisa begitu ya, Mas Bro? Itu salah satu bukti bahwa ketika kamu mencari sesuatu hal dengan ngotot, barang itu nggak akan ketemu. Tapi begitu kamu udah lepas, Gak ngotot, udah ikhlas, udah tenang Tiba-tiba barang itu nongol Seolah-olah tidak pernah hilang Bener apa enggak? Dan lucunya teman-teman Hal ini juga berlaku buat doa Apapun bentuk doa yang kamu ajukan kepada sang pencipta Kalau kamu ngotot untuk segera dikabulkan Gak akan terkabul-terkabul tuh doa pun terkabul hasilnya gak akan maksimal seperti yang kamu butuhkan Pegang perkataan saya Sekali lagi pakai filosofi hidup saya Apapun yang kamu cari dan minta dengan tidak sabar atau ngotot Tidak akan pernah ketemu ataupun terkabulkan Tetapi ketika kamu sudah melepaskannya Mengikhlaskannya Tidak ngotot lagi Tidak sembrono lagi Tiba-tiba barang yang kamu cari Doa yang kamu pinta terkabul Ini kisah baru terjadi teman-teman dalam hidup saya Jadi begini Saya lagi butuh kartu kredit saat ini Saya dari dulu udah nge-apply ke kiri kanan-kiri kanan Selalu aja mentok Bukan karena masalah apa-apa Kita nih sebagai wira ya teman-teman Salah satu kekurangannya adalah susah buat nge-apply kartu kredit Bener apa enggak? Nah lucunya Saya selalu bilang sama diri saya Apapun yang dikehendaki sama Tuhan itu selalu baik Apapun yang diizinkan oleh sang pencipta, itu selalu baik. Akhirnya yang tadinya saya berdoa dengan cara ngotot, teman-teman, saya ganti cara berdoanya. Saya berdoanya begini, Ya Tuhan, saya sedang butuh kartu kredit. Saya minta izinmu untuk memiliki kartu kredit karena saya benar-benar membutuhkan kartu kredit ini. Tapi saya yakini, apapun yang kau izinkan adalah yang terbaik buat saya. Saya minta izinmu ya Tuhan Tolong kabulkan keinginan saya Untuk segera memiliki kartu kredit Amin habis itu dilepas Percaya atau enggak teman-teman Hari ini Bener Hari ini tadi terjadi sebuah keajaiban Saya adalah orang yang tinggal di sebuah kosan Saya suka pulang ke rumah orang tua saya Di hari-hari yang tidak tentu Hari ini tadi saya kembali ke rumah orang tua saya Lucunya Karena tiba-tiba pihak bank tersebut yang sudah janji mau nelpon saya semenjak sebulan yang lalu tiba-tiba hari ini nelpon. Nah, emang apa lucunya Mas Bro kalau hari ini nelpon? Lucunya karena dia hari ini nelpon saya, dia juga bisa menelpon rumah saya untuk mengkonfirmasi bahwa rumah yang saya tempati bersama orang tua adalah betul rumah saya. Jadi bayangkan, kalau seandainya pihak bank menelpon kemarin saya tidak bisa mendapatkan kartu kredit kenapa? karena dia menelpon rumah saya di rumah saya sedang tidak ada saya tapi karena dia menelponnya hari ini teman-teman, saya ada di rumah kebetulan lagi berkunjung ke rumah orang tua saya sehingga saya pun bisa dikonfirmasi pihak bank bahwa memang betul rumah itu adalah rumah saya sehingga peluang saya untuk dapat kartu kredit yang sudah lama saya incar lebih tinggi untuk didapatkan sekarang saya tanya berapa jumlah hari dalam satu minggu Kalau seandainya saya kembalinya besok Mungkin kisahnya akan lain Kalau saya kembalinya kemarin Mungkin kisahnya akan lain Tapi saya kembalinya hari ini Pas mana bang menelpon bagi saya Itu adalah keajaiban dari sang pencipta Karena teman-teman Di dalam hidup ini Tidak ada satupun yang namanya kebetulan Kebetulan itu tidak ada Yang ada adalah rencana sang pencipta Untuk hidup kamu yang luar biasa. Pernah gak kamu sekarang saya tanya, pernah gak mengalami sebuah kejadian dimana kamu ngerasa betul kayaknya ini ada yang ngatur nih. Ada tangan yang tidak terlihat dalam hidup kamu yang sengaja mengatur rencana-rencana yang ujung-ujungnya membuat kamu berada pada sebuah kejadian yang menurut akal sehat kayaknya gak mungkin terjadi. Pernah nggak? Kalau pernah mungkin kamu bisa sharing di bagian komentar sambil kamu mendengarkan video saya ini ya. Ada juga sebuah kisah nyata teman-teman dari seorang pagar kehidupan. Ini orang udah nikah 8 tahun bayangin tapi belum sama sekali dikaruniai anak. Bayangin nikah 8 tahun tapi belum sama sekali dikaruniai anak itu berarti bukan main. Tapi lucunya pasangan ini tidak pernah putus asa teman-teman. Mereka selalu berdoa dengan cara meminta izin sang pencipta untuk punya anak. Nah sekarang siapapun diantara kamu yang sampai saat ini masih mandul kata dokter. Saya katakan, kamu bukan mandul. Kamu hanya belum diizinkan Tuhan untuk punya anak. Itu aja. Nah akhirnya pasangan ini curhat sama saya. Kemudian saya katakan kepada mereka begini. Kalau kalian ingin punya anak. Pantaskan diri kalian di hadapan sang pencipta. Mereka bertanya, cara memantaskannya gimana? Pertama, mulai saat ini urus anak orang lain dengan setulus-tulusnya cinta. Yang kedua, setelah itu mulai saat ini ketika berdoa, ganti doa kamu dengan cara meminta izin kepada sang pencipta untuk punya anak. Ingat, bukan menodong tetapi meminta izin dari sang pencipta untuk meminta anak. Jadi intinya doanya minta izin bukan menodong. Aneh tapi nyatanya teman-teman enggak -teman, sampai 6 bulan. Tiba-tiba mereka ngabarin saya. Mereka kaget dan senangnya bukan main. Kenapa? Karena hanya dengan melakukan dua hal tadi, pemantasan diri dan berdoa dengan cara meminta izin, tiba-tiba Yang Mahakuasa memberikan mereka karunia anak setelah 8 tahun menikah. Nah, ini lo teman-teman, ini yang ingin saya ajarkan kepada kamu. Tidak ada yang tidak mungkin kalau sang pencipta sudah memberikan izin Saya ulangi sekali lagi Tidak ada yang tidak mungkin Kalau sang pencipta sudah memberikan izin terjadi, pasti terjadi Nah sekarang tugas kita sebagai umat teman-teman Hanya tinggal meminta dengan cara yang benar Cara meminta dengan cara yang benar itu adalah cara yang persis dicontohkan oleh para nabi Isa al menyembuhkan orang sakit kusta dengan izin sang pencipta. Isa Almasih membangkitkan orang mati dengan izin sang pencipta. Nabi Musa alaihi salam bisa membelah lautan dengan izin sang pencipta. Nabi Nuh bisa membuat orang-orang masuk ke dalam bahteranya selamat dari air bah dengan izin sang pencipta. Tidak pernah satupun para Nabi berdoa dengan cara nodong, bener apa enggak? Semua dengan rendah hati dengan meminta izin Kalau semua nabi mencontohkan berdoa dengan meminta izin Kenapa kita, kenapa kamu kok nodong Itu salahnya Nah sekarang kita langsung praktek yuk Kita langsung praktek aja, saya akan mengajarkan kepada kamu langsung lagi Bagaimana sih caranya kita berdoa dengan cara yang paling benar Jadi sekarang saya minta tolong apapun yang menjadi keinginan kamu Tolong pilih salah satu Ya, pilih salah satu, apapun itu Mungkin kamu sudah lama menikah, pengen punya anak Mungkin kamu punya anak lagi sakit, udah lama gak sembuh-sembuh Mungkin kamu punya banyak hutang, pengen diselesaikan Tapi jalan keluar gak kunjung kelihatan Apapun yang menjadi keluhan kamu Dan pengen diberikan jalan keluar Pilih satu Oke okay? kita akan langsung praktek Kamu tinggal mengikuti kata demi kata Bagaimana caranya saya berdoa Oke okay? pilih salah satu ya Kita langsung praktek sekarang juga Sekarang saya minta tolong Kamu posisikan diri dengan posisi yang paling nyaman Saya menganjurkan kalau bisa sambil duduk ya Duduk di kursi yang paling nyaman Posisi yang paling nyaman Dan sambil memejamkan mata Benar Pejamkan mata kamu, posisikan diri kamu dengan posisi yang nyaman, kemudian ambil nafas melalui hidung, dalam-dalam. Kita mulai dari sekarang ya, ambil nafas dari hidung, kemudian kamu hembuskan perlahan lewat mulut, dan rasakan ketenangannya. Oke, sekarang kamu ikuti perkataan saya, kata demi kata kamu bisa ganti permohonan yang saya katakan dengan permohonan yang sesuai dengan permohonan yang kamu mau ya Tuhan terima kasih karena sejauh ini saya sudah diberikan banyak jalan keluar dalam hidup saya maafkan saya karena selama ini saya terlalu sembrono terlalu sombong terlalu Dan tidak sabar. Saya akui bahwa apapun yang engkau izinkan terjadi, itu pasti baik. Itu yang saya butuhkan. Maafkan saya ya Tuhan atas kesalahan dan kelalaian saya. Ya Tuhan, saat ini saya punya keinginan yaitu Apa Kamu sebutkan? Saya punya keinginan saat ini ingin melunasi hutang. Saya minta izin kepadamu, ya Tuhan. Saya mohon izinmu lunasi hutang saya dengan jalanmu yang terindah. apalah arti saya sebagai hambamu yang lemah ini? apalah arti saya sebagai umatmu yang masih banyak kekurangan ini? Ya Tuhan, tolong maafkan saya Saya selalu mencintaimu Lebih dari apapun Ampuni Kesombongan saya Saya akui Diri saya salah Saya minta izinmu Untuk memenuhi kebutuhan saya Tidak ada yang bisa terjadi Tanpa seizinmu Saya mohon izinmu ya Tuhan Untuk ini semua Hanya kepadamulah saya memohon Terima kasih Terima kasih dan terima kasih, amin kamu buka kembali matanya, gimana rasanya lebih enak ya, kamu berdoa dengan cara merendahkan hati di sini meminta izin kepada sang pencipta, itu rasanya lebih enak kan dibandingkan kamu mungkin berdoa dengan kayaknya ngotot pengen dikabulin, pengen dicepetin gitu apa yang kamu mau ya? pakai cara ini dengan cara yang paling nyaman buat kamu kalau mungkin kamu nyamannya dengan menggunakan Bahasa kamu sendiri, boleh silahkan. Intinya, yang kamu mintakan itu adalah izin. Sebelum kamu meminta sesuatu, minta izin dulu sama yang maha kuasa supaya apa yang kamu mau itu terkabul. Setelah kamu berdoa meminta izin, kamu taruh di pikiran kamu bahwa apapun yang digariskan sang pencipta itu selalu pasti yang terbaik. Kalau kamu sekarang belum punya anak, padahal kamu udah lima tahun nikah, bukan berarti Tuhan gak sayang sama kamu. Karena memang sekarang diri kamu belum siap punya anak. Ketika kamu minta izin, yang maha Kuasa akan memberikan ilham tuh, apa yang harus kamu lakukan untuk mempersiapkan diri punya anak, contohnya. Dari situ, nanti tiba-tiba kamu bisa hamil atau punya anak. Percaya atau enggak, itu fakta. Ya, ya. Jadi mulai saat ini, dengan adanya video ini, saya minta tolong berdoalah dengan cara memohon izin, bukan menodong. Karena pada dasarnya, berdoa itu bukan menodong. Tetapi meminta izin kepada sang pencipta untuk memohon izin dan ridonya mengabulkan keinginan kita dengan jalannya yang terbaik. Dan apapun yang diizinkannya terjadi dalam hidup kamu, itu sebenarnya adalah yang terbaik. Tapi masalahnya, kamu belum memahaminya.